i Ya, s i l a k a n Pak Tony. Ya, kalau menurut saya sih ya, itu ini ya, mau sertifikat apapun itu bagus adanya. Cuman jangan biaya makin gede, karena untuk mengurus-urus e sertifikat ini biaya besar sekali. Kalau misalnya masalah kesulitan untuk terlalu banyak bahan, ya itu bisalah dikategorikan-kategorikan kalau yang udah mepet-mepet sepertinya mencurigakan jangan dikasih. Cuman kan kadang-kadang nggak -kadang halal juga dikasih, a t a u dikasih u duit itu yang paling susah. Jadi mau certified apa itu sebenarnya itu kewajiban pemerintah untuk kasih pelayanan sama dunia usaha、mm -hmm. Jangan ditambah lagi Kayak kita mau bikin surat aja domisili n y a s a t u juta Itu kan gak make sense banget、mm -hmm. Dia mau bikin domisili itu oke、okay, itu bagus Tapi jangan tambah duit lagi Dan itu mending masuk kas negara Ini dia n g gak pernah beres di negara ini Makasih Selamat pagi Pak Leo Selamat pagi Ibu Kiki Iya bagaimana komentarnya Pak? Iya Ibu Kalau、oh, pendapat saya sih sertifikasi itu sendiri haram ya, karena、e, sertif pertama sertifikasi itu mengandung unsur pemaksaan tanpa ada penelusuran terhadap kandungan produk.、E, yang kedua, sertifikasi、e, tidak ada kekuatan menjamin suatu produk itu halal, dasarnya apa gitu.、E, yang ketiga, membuat harga produk jadi mahal sehingga orang-orang yang kurang beruntung n g g a k tidak terbeli.、Hmm. Nah, oleh karena、hmm. itu jangan percaya lagi sama MUI, Omui,、mm -hmm. jangan nurut sama MUI. MUI terlalu mengada-ada. Terima kasih. Pak s o f i s e l a m a pagi. Pagi Mbak. Silakan Pak. Saya setuju banget Mbak, nggak usah wajib gitu-gituan. Karena orang yang, kalau segi dari segi yang materi orang hidup deh ya mengelola hasil dari、uh, pungutan untuk sertifikasi halal misalnya Mbak ya, t u pertama-tama tuh yang menjadi pengurus. Di UI, dalam hal ini sertifikasi halal, ya, itu duitnya kemana? Itu pertanyaan pertama, itu terbuat pernah gak dia diaudit? Yang ketiga, coba lihat deh pengurusnya itu yang keagamaannya kuat ya, tentang ini ya. Kalau di sana itu kayak gak, kalau di k a y a dia duitnya dari mana? Biasanya sih, setahu saya, k a y a k a y a tuh. a a n g Terus kayak itu yang berikutnya lagi Kita nih bangsa nih majunya lambat Seringkali ngurusin yang aksesoris sifatnya Nggak material, nggak yang inti gitu Urusin kayak gini-ginian Urusin dong sesuatu yang sifat research and development Dimana negara bisa berkembang Produksi sesuatu yang baru inovasi Segala m a c a m sehingga menjadi maju Yang kayak gini-gini aksesoris begini sering kali Bukan sekali-kali Sekali-kali -sekali -sekali sih boleh aja nih Soal agama kan menyangkut Tuhan Kita juga percaya pada Tuhan Tapi Jangan begitu-begitu terus gitu Terus yang satu lagi nih mbak、uh, Apa namanya Saya mau ngomong jadi lupa nih mbak <laughs> <laughs> Itu aja deh, ya, deh. Sudah deh Terima kasih banyak Pak Safi Satu p e n y e l a m a t n terakhir dengan Pak Roni Selamat pagi、nah. Iya Silahkan Pak、uh, Intinya sangat setuju saya Karena sebenarnya ini hukum bisnis berlaku Rakyat Indonesia memang mayoritas tempat musli m Yang membutuhkan kritikasi halal Dalam untuk memiliki kodak Tapi dibiarkan kepada pasar sama pelaku bisnis s aja. Jadi s u k u p rela saja.、Hmm. Kalau si pebisnis mau barangnya、uh, ingin dibeli oleh masyarakat uh, banyak, uh, notabene umatmu silahkan l m dia melakukan sertifikasi. Atau kalau dia m e r a s a produk n y a tidak perlu sertifikasi pun tidak apa-apa. tidak -apa. harus diwajibkan karena itu jadinya ya, biaya ekonomi tinggi. Kalau perlu wajib pun itu sifatnya pelayanan masyarakat dari pemerintah saja diberikan sertifikasi tanpa biaya saya rasa seperti itu baik oke pak Doni terima kasih banyak bapak untuk Pak Amir selamat siang kalau p e n i saya sih saya setuju mbak ya cuma mungkin biayanya digratiskan saja buat UKM atau kecil, apa, kecil usaha kecil gitu mbak karena kita sebagai muslim makan konsen sekali dengan makanan yang kita makan gitu mbak Makasih, Ma. Baik, terima kasih, Pak Amir. Pak Paulus, selamat siang. Yang Bu, yang jadi pertanyaan, Bu, kalau sudah disertifikat halal, apakah terjamin seratus p e r s e halal sepanjang masa, Bu? Intinya, halal jangan dijadikan suatu kewajiban yang ujung-ujungnya duit, Bu. Tidak hanya orang Muslim yang butuh halal, banyak juga yang lain butuh halal. Jadi, kalau suatu produk tidak dicantumkan halal, belum tentu produk tersebut haram, Bu. Kalau MUI peduli halal, gratiskan itu sertifikat, jangan pakai bayar. Biaya administrasi, administrasi segala Itu baru halal Bu, terima kasih Baik, terima kasih Pak Agus, selamat siang Selamat siang Mungkin saya pikir Selama ini produk yang berlabel halal Juga belum tentu kehalalannya Bu Masalah ini kan Prosedur untuk Apa namanya、e, Identifikasi halal haramnya itu p e r l u a n g yang cukup panjang gitu bu Itu aja mungkin Terima kasih Oke、okay, baik, terima kasih Pak Agus Halo selamat siang s i l a k a n Bapak Ya, saya pikir itu seks,、uh, Cuma Mencari uang haram Dengan Mencari, dengan membuat sertifikat halal Memang kontradiktif Di setiap negara Departemen Agama selalu Paling korup, saya pikir Sebaiknya itu dibatalkan Jadi sama sekali Dibuat saja sertifikat non halal jadi seperti di negara asal Arab Saudi bahwa Muslim itu hanya dibuat v e r i f i k a t non halal lebih praktis dan tidak berbelit-belit terima kasih baik terima kasih masih yang bayiwan ya, saya c u m a mau sumbang saran aja dari dulu itu yang namanya sertifikasi halal itu cuma cap aja k u h itu saya tahu waktu saya kerja itu di s e m u a pabrik susu itu Hanya omongan aja kalau eboinya datang setiap tahun, kayak a s i h uang, yaitu menambah biaya lagi yang jatuh-jatuhnya dibebankan kepada、uh, konsumen gitu. Itu aja Bu, gak ada yang penelitian apa-apa di sana.、Right. Sebenarnya kalau memang itu kan di p e f o m aja kalau udah p e f o m uji、uh, kan harusnya udah、uh, sekalian aja. itu lo kalau untuk misalnya produk makanan mau yang halal ya PPOM t bilang ini halal karena dia mau punya lab sendiri MUI mana punya lab g itu bu baik、nah. ya terima kasih selamat siang Pak s u g i a r t o ya maksud saya begini karena yang itu apa yang halal i t u banyak s e b a i k n y a yang non halal aja yang disertifikat jadi bukan yang halal yang disertifikat gitu ya Baik, terima kasih, Pak Sugiarto.